Mitra bisnis, ada true story Di Washington DC Ada Jefferson Memorial Di tempat itu ada banyak burung Dan burung ini begitu banyak Sehingga mereka membuang kotorannya Di situ, sehingga taman ini kotor banget Sehingga orang-orang semua komplain Dan akhirnya dicari solusinya Ada yang menyarankan, tembak aja burung-burung itu Ada yang menyarankan, dikasih bahan kimia aja tempatnya supaya tidak terkena kotoran burung ya. Jadi, mudah makan Bingung, dan ternyata Dilakukan riset mendalam. Mengapa sebenarnya burung-burung itu ada di sana? Hasil riset yang mendalam menunjukkan ternyata burung-burung itu datang untuk memakan laba-laba. Karena banyaknya populasi laba-laba di sana. Mengapa banyak laba-laba di sana? Ternyata laba-laba ini memakan sejenis serangga yang ada di sana. Dan kenapa sejenis serangga ini ada di sana ketika di-research ternyata beberapa jenis lampu yang dinyalakan pada pukul 5 sampai pukul 6 pada saat serangga itu masih ada di langit Itu mempunyai warna yang menarik serangga itu Sehingga sangat jelas solusi akhir yang sebenarnya hanyalah lampu-lampu itu tidak dinyalakan sampai pukul setengah tujuh Setelah malam baru dinyalakan dan pada saat itu serangga itu sudah tidak ada di sana lagi. Dan karena waktu nyalanya serangga sudah tidak ada, maka tidak menarik serangga. Kalau serangganya tidak tertarik, laba-labanya tidak datang dan burungnya berkurang dengan sangat banyak mitra bisnis. Sering kita mencari solusi untuk hasil dari suatu proses yang panjang. Lupa untuk belajar mencari pada akar persoalan yang sebenarnya. Lupa menanyakan kenapa, kenapa, kenapa, kenapa. Dan lupa untuk melihat sebenarnya akar persoalan yang ada di perusahaan Anda itu apa. Mitra bisnis, saya Tanah di Santoso dengan Business Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.